Oke, kita panggil saja lewat tebang lagu yang dia dibersiapkan. Ada Kartonyono Meduat Janzi. Wah, luar biasa. Kita panggil saja ada Desi Tata. Tata. Bersama BCDBS Kontinus, Kontinus Daku. Asik DJ. Selamat malam. Weg maar dan we serene malah